Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah Robin Alamin jumpa lagi bersama program kesayangan kita Cahaya Hati hanya di Antv dan insyaallah bersama saya Abi Maki seperti biasa saya akan berkunjung ke beberapa tempat yang insyaallah setiap tempat yang kita kunjungi akan bermanfaat bagi para pemirsa yang menyaksikannya. Insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini luar biasa. Ternyata. Ada beberapa perkumpulan yang didasarkan dengan satu keikhlasan. Di situ ada tempat pembinaan anak-anak yang mana Subhanallah pala pelajarnya atau siswanya terdiri daripada anak-anak jalanan, namun guru-gurunya yang penuh dengan ikhlas semangat mengajarkannya. Sehingga tempat ini ataupun tempat belajar ini sering dikatakan keluarga pendidikan anak laki. Subhanallah luar biasa. Mari kita akan sama-sama untuk mengunjunginya. Dan insya Allah apa-apa yang akan kita saksikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada manfaatnya Pemirsa yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi kita akan berkunjung menuju ke tempat belajar anak-anak tersebut Dan bagaimana sistem belajar dan bagaimana juga dia mendapatkan pelajaran daripada guru-gurunya Insya Allah kita akan jauh lebih dalam lagi untuk menggali pengetahuan yang disebut dengan keluarga besar pendidikan anak langit ini Mari pemirsa sama-sama untuk mengunjunginya Waalaikumsalam Wahai. Pak Ustaz. Halo. Selamat datang. Alhamdulillah, ya. ini dengan Mas Jon ya. Iya betul. Alhamdulillah, ya. sangat senang sekali. Saya dah lebih mati Pak. Iya, saya Jon Pak. Masya Allah, ya. Alhamdulillah ini saya begitu masuk saja ke hmm. tempat pendidikan ini rasanya apa? Begitu rasa haru ada, gembira ya. ada, senang ada. Ya. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, sangat sangat senang sekali Mas Jon. Alhamdulillah. Iya, ya. ini sudah kumpul anak-anak ya, lagi kumpul belajar memang. Iya, lagi belajar hari ini ada Aduh. kegiatan belajar mengaji juga. Mas Allah. Saya ingin sekali berjumpa dengan mereka. Okey, mari kalau begitu kita ke sana. <laughs> Alhamdulillah, lihat, apa kata banyak. Ya, sama-sama. Ya, berapa jumlahnya di sini? Eh, ada 30 anak yang saat ini hadir. Alhamdulillah. Nah, ya. Mushollah kelihatannya ini ya. Betul, betul, betul. Masya Allah, di sini ada musolanya juga. Ada tempat untuk ibadahnya juga. <laughs> ini luar biasa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pusik. Alhamdulillah senang sekali bisa jumpa dengan adik-adik di sini. Gimana kabarnya adik-adik sehat semuanya ya? Senang belajar di sini senang. Baik Allah ada yang sudah bisa baca Quran, ada yang sudah berprestasi banyak, sudah bisa bikin kerajinan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Terutama mungkin sangat senang sekali saya juga para pemirsa bisa berjumpa dengan sahabat dekat yakni Mas John. Alhamdulillah, apa kabar sehat ya Alhamdulillah, Alhamdulillah senang Alhamdulillah. sekali. Ini adik-adik ini. Boleh mendekat dong ya sini ya. Oh ya, silakan, silakan oh, oh, udah <laughs> oh, oh, ya, Alhamdulillah. ini nih siapa nih ah, namanya nih? Karang. Siapa? Karang. Masyaallah. Ini nih. Benu. Benu ha tuh. Are namanya topeng enggak di sini? Wih, hmm, ini benar juga ada namanya topeng yes, oh, Alhamdulillah. Andika. Ah, oh, ini dia. Ini, ya. ini biar enak-enak hmm. ataupun bisa lebih santai saya sangat sangat tertarik sekali dia dengan kejadian ataupun dengan adanya hmm. pendidikan di sini, mas Jon. E, kalau boleh saya tahu siapa penggagas pertama kali untuk mendirikan e, sekolah yang masya Allah terlihat dari berbagai macam sudut pandang itu. Sangat menusuk dalam perasaan gitu ya Luar hmm. biasa sekali Siapa penggagas pertama kalinya ini? E, penggagas kita itu banyak sebenarnya Pak Ustaz Kami iya. semualah kami semua iya. banyak penggagas Dengan latar belakang yang berbeda itu Pak Ustaz Ada yang dari musisi Ada juga pegawai negeri Ada e, apa namanya Karyawan Ada pelajar, mahasiswa Dan juga mungkin ada e, dari tim SAR Kodatangeran waktu iya. itu Kita berkumpul dan punya visi dan misi yang sama Pak Ustad bagaimana mengangkat pendidikan ini menjadi yang apa paling utama buat anak-anak gitu kan ya, berawal dari sebuah kegelisahan ketika lihat anak-anak tidak belajar sementara seusia dia uh, mereka ikut uh, belajar mereka hanya ada, -ada di tempat-tempat yang tidak pantas buat mereka ya untuk tidak belajar Lalu kita iklah dalam pendidikan seperti ini Betul Pak Ustaz. Subhanallah. Punten kalau boleh saya ingin tahu dana yang diadakan yang disiapkan untuk uh, bangunan yang sangat sederhana seperti ini ya, tapi luar biasa dalamnya pasti tidak sederhana karena dimiliki oleh hati-hati anak bangsa yang luar biasa begitu ya. Betul, tapi betul. bangunan yang sangat sederhana yang ada di tempat ini Siapa yang memfasilitasinya itu, Mas Jum? Uh, sebetulnya kita memang dari awal itu kemandirian. Jadi kita Masjum. punya sirkus, per sirkus perkusi, Pak ya, ya, ya, ya. Jadi uh, Alhamdulillah dengan sirku, uh, sirkus perkusi ini ngamen. Hmm. Jadi kita hmm. memang tidak tidak membiasakan hmm. diri untuk minta gitu. Tapi bagaimana dengan kreativitas kita itu hmm. bisa juga menghasilkan buat kita Jadi uh, di sini anak-anak dibangun untuk uh, belajar lebih mandiri iya, Sehingga iya. Uh, bantuan dana pun ya hamba-hamba Allah yang Masya berkenan Allah. Ter, uh, hatinya ya kita terima iya, Tapi kalau misalnya uh, ini kita tidak pernah, mm. mohon maaf, tidak <laughs> pernah juga bikin proposal pada orang-orang oh, oh. <laughs> Tapi kalau yang datang <laughs> Alhamdulillah subhanallah iya, kita, Allah, kita lebih kepada iya, iya. Pada mereka lihat hmm. dengar dan rasakan aja Jadi eh, kita eh, silakan kalau misalnya ada kekurangan yeah, di sini yeah, bantu yeah. seperti itu. nah Ini untuk selanjutnya juga hmm. saya sudah sangat hmm. banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan hmm. di dalam hati saya ini. Tapi eh, sedikit sedikit mungkin saya ingin tanyakan hmm. lagi diantaranya ini eh, pelajar di sini. adik ada hmm. yang hadir di sini itu dari tempat mana? Apakah jauh? Apa sekitar sini? Hmm, uh, semuanya, jadi uh, ada yang di wilayah sekitar sini, lingkungan iya, uh, rumah belajar, di ya. ya, sekitar mm. Tangerang uh, karena kebanyakan mereka juga ada urban ya dari iya, iya, iya, iya. dari Lampung ada mm. oh. gitu kan, terus dari Jawa Tengah juga iya, ada iya, iya. Uh, kita juga punya program uh, penelusuran keluarga, jadi mm. anak ketika uh, bertemu dengan kita kita susuri, ya, kelusuri, misal, iya, keluarganya. Allah Allah. Jadi setiap tahun kita mengantarkan mereka kepada keluarganya. Gitu. Oh, jadi setelah beriasa, kita dicek, kita antarkan juga kepada Iyi, mereka. Iya. Nah, rata-rata setelah dicek dari keluarganya, latar belakang daripada orang tuanya itu, maaf kalau boleh hmm. ditanyakan, <tuh> pekerjaannya apa di antara mereka itu mungkin orang tuanya lihat dari latar belakangnya begitu, Mas Jon? Hmm, latar belakang memang eh, ekonomi ya. Jadi Iyi, mereka iya. banyak juga. Uh, ada pemulung uh, terus uh, pedagang asongan juga bapak, -bapak uh, keluarganya itu iya, iya, iya. atau mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual lagi itu uh, seperti itu atau mungkin uh, mereka uh, sama gitu ya uh, di jalan juga gitu seperti itu. Nah selanjutnya, tadi kan hmm. di sini ada boleh dikatakan maaf mungkin relawan hmm. begitu ya betul, mengajar betul. di sini. Hmm. Kalau boleh tahu latar belakang daripada relawan itu rata-rata mungkin hmm. e, pastilah berpendidikan. Paling betul, tidak mereka e, ada punya semangat untuk membantu iya. mengangkat daripada anak-anak ini begitu ya. Itu latar belakang dari segi pendidikan gitu dari mana rata-ratanya? Rata-rata e, eh, mahasiswa banyaknya mahasiswa juga mahasiswa. Bahkan kita memang Uh, dari beberapa perguruan tinggi di sini juga ada. Sebenarnya pembina kita yeah. juga dosen di sebuah perguruan tinggi yeah. di Tangerang. Kebetulan yeah, <laughs> uh, mereka yang jadi relawan di sini rata-rata masih pada kuliah, bahkan mungkin uh, ada yang juga mau menyelesaikan uh, kuliahnya dan mohon doanya juga Ma, semuanya kan <laughs> begitu. Ini saya sangat tertarik nah. sekali ya, mungkin uh. dengan nama di tempat ini betul. tadi kata katanya itu begitu indah apa tadi uh, rumah, belajar, rumah belajar keluarga anak langit yeah, rumah belajar keluarga anak langit itu Kenapa harus dila makan nama seperti itu? Gitu. Uh, itu uh, punya nilai-nilai filosofi juga. Iya, kalau anak. boleh tahu apa, mungkin uh, dicapai kan itu apa? Ya? Anak langit itu adalah sebuah eh, panggilan dari manusia langit, wise Arfurni ya. Ya, ya, ya. Beliau hidup di zaman Rasulullah dan pengabdian, kesabaran dan kesolehannya itu. Dia ya, hanya terkena di langit, gitu kan? Iya, iya. Uh, <laughs> ini ya di, uh, beliau hidup di zaman uh, tabiin, eh, yeah, zaman yeah, rasul, ya, Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Nah, dengan melihat seperti itu kita juga berharap anak-anak di sini punya nilai-nilai yang mulia. Terus juga punya kedermawanan yang e, luar biasa juga. Eh. Iya. Bagian dari akhlakul karimah buat ano. kita. <laughs> Sementara kan Terus? pasti Insya Allah di sini ada target yang ingin dicapai gitu ya. Kira-kira mm -hmm. e, target apa yang akan dicapai? Selama ini untuk anak-anak mm -hmm. atau adik-adik di sini untuk didapatkan target apa gitu? Iya. Tapi maaf nih sebelum betul, dijawab betul. E, nanti kita saksikan dulu sesuatu yang akan lewat ini ataupun pesan-pesan berikut ini. Oke, okay. siap <laughs> Saya berbahagia, yang alamin. Kita berkumpul lagi dengan adik-adik Yang penuh dengan semangat Masya Allah luar biasa ya. uh, Seperti tadi pertanyaan hmm. yang saya sampaikan uh, Keinginan apa Ataupun manhaj atau kurikulum hmm. Ataupun hadap tujuan hmm. Yang kira-kira ingin didapatkan daripada adik-adik ini Apa kira-kira punya tujuan ini uh, Kita sih uh, Bagaimana mendampingi anak ini hmm. minima, uh, Harapannya adalah sebuah kemandirian Kemandirian, kemandirian Cerdas, kreatif inovatif sama berahlakululmaulukah oh, eh, ada prestasi yang sudah diambil oleh anak ini atau adik-adik ini mungkin ada hmm. mungkin pernah menjadi juara apa logo ya. apa begitu ya ya alhamdulillah eh, kami juga karena dalam pembinaan ada salah satunya adalah kempo ya no, kita so. sudah bela diri bela diri, diri, diri kempo ya bela diri pembekalan terhadap bela diri kempo ini sudah juara eh, tahun 2008 kemarin hmm. juara antar ampar pelajar tuh jebot adik juara 1 dan 2. Oh, dan, dan dua. ini mungkin salah satunya hmm. untuk menanamkan kemandirian gitu ya. Betul, betul. Karena hakikatnya mungkin adik-adik ini sudah bisa mandiri ya kalau dilihatnya. Iya, di pada kekatnya mereka, mereka sudah mandiri. Ya. Ya, Masyaallah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Hmm. Saya mungkin hanya berpesan kepada adik-adik, hmm. pernah tahu enggak surah Al-Alaq? Itu yang namanya Iqra bismi rabbikal ladzi Turunnya di mana itu ya? Di gua apa ya? Di Gua Hiro, benar Masya Allah Di Gua Hiro Gua Hiro ini merupakan satu tempat Yang mana sangat mutawadu Mutawadu itu sangat, maaf dalam arti kata Yang namanya Gua, ada gak orang yang betah di Gua? Tidak ada Gua itu gelap, Gua itu tidak enak untuk ditinggali Namun Rasulullah mendapatkan wahyu pertama ini adalah di Gua Hiro Tempat yang penuh dengan tawadu Subhanallah jika kalau ingin kita ingin belajar, membaca, tidaklah rasa-rasanya dengan menyatakan berarti harus di tempat yang hebat, bangunan yang bagus. Bisa saja ternyata di tempat yang seperti ini, insya Allah akan menenamkan hal-hal yang terindah. Kenapa? Karena yang akan dilihat itu, satu, keinginan belajar. Yang kedua apa? Subhanallah sungguh-sungguh di dalam belajar. Insya Allah akan mendapatkan hal yang terbaik. Apalagi, subhanallah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan, sama Madjon ini luar biasa. Dengan keinginan, dengan hadap, tujuan yang ada. Yang penting kira-kira. Ada-ada senang kan belajar di sini kan? Nah. Masya Allah. Mau terus belajar kan? Mau. Nah. Sampai kapan? Eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhir hayat. Tadi ada yang namanya Andika. Andika mana? Andika kalau besar mau jadi apa Andika? Mau jadi apa Andika? Ya? mau pilot pilot, Insyaallah <laughs> nanti kita mau jadi pilot Insyaallah, nanti tidak mustahil, tidak mustahil di tempat ini akan menjadikan bintang-bintang yang bergemerlapan untuk menerangi khususnya di Indonesia ini, Insyaallah luar biasa satu hal yang terpenting yang harus disampaikan jangan ada kata-kata menyerah dan jangan ada kata-kata saya kan cuma belajar di sini saya kan orang tua cuma begini tidak berlaku makanya tadi Mas John dengan mengatakan ini adalah anak-anak bangsa Kenapa? Para pemirsa yang berbahagia hapus di mata kita Di pikiran kita dengan kata-kata anak-anak jalanan itu sebetulnya tidak ada Ya, Tidak ada kata-kata anak jalanan Tidak ada kata-kata anak pungut atau anak pulung. Maaf ya. ya Namun yang ada itu adalah anak-anak bangsa Dan saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat indah di tempat ini Mas John Ya. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah adik-adik di tempat ini akan diangkat derajatnya bukan hanya sekadar di dunia, namun di akhirat kelak. Amin Jadi ya robbal alamin. Kita Allah, akan memohon ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa. Ayo. Astaghfiruka wa nautubu ilaika ya Rahman, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma innana auzu bi kamil wal-hazan, wa nauzu bi kamil wal-kasal, wa nauzu bi jubni wal-bukri, wa nauzu bi kamil grabe tajini wa kahri raja. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Amin. ya Aziz, ya Qaffar. Sesungguhnya engkau yang dapat Memberikan kepada setiap hamba-hambamu Kenikmatan di dalam hatinya Apapun yang terjadi dan dimanapun mereka berada Ya Allah inilah kami yang ada di tempat ini Mengangkat, memohon kepadamu Dihadiri dengan anak-anak bangsa Dengan keikhlasan, memohon kepadamu Ya Rabbana, jadikanlah anak-anak bangsa ini Sebagai hamba-hambamu yang saleh, Sebagai hamba-hambamu yang sanggup mengangkat derajat Daripada kemuliaan syariat Islam Amin, ya, Allah. ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim Jadikanlah kami yang hadir di tempat ini Amin. Ataupun anak-anak bangsa yang hadir di tempat ini Dengan doa-doanya yang ikhlas Amin, Memohon ya kepadamu Agar dimudahkan berbagai macam urusan Yang mungkin akan dihadapinya di masa yang akan datang Amin, Ya Allah, Ya, ya Rahman, Ya Rahim <tuh> Jadikanlah siapapun yang telah membantu Tempat ini membantu Terlaksananya pendidikan ini Relawan-relawan yang hadir Relawan-relawan yang datang Baik itu mendoakannya Ataupun membantunya Dengan tenaga, dengan pikirannya Tabahkanlah mereka Dan lipat gandakanlah amal baiknya Ya Allah Catatlah amal baiknya Sebagai hamba-hambamu yang ikhlas Yang soleh di dalam mengabdi Kepadamu ya Rabbana Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Azizu ya Ghaffar, siapapun yang telah melihat tayangan ini, bukakanlah pintu hatinya betapa pentingnya sebuah pendidikan dan jadikanlah bagi umat mukminin mukminat pendidikan merupakan berbagai macam hal yang harus Diarumi oleh setiap manusia Dan Amin. setiap hamba Allah Ya Rabbana taburilah kami Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Jadikanlah kami hamba-hambamu Yang pandai meraih ilmu Dimanapun kami berada Amin. Ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim Ya Azizu ya Ghaffar Kami mohon kepadamu dan kami yakin Apapun yang kami tinta pasti akan Kau kabulkan Amin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Ya Azizu ya Ghaffar Ya Rahmanu Ya Rahmanu Rahim Kasihanilah kami yang hadir tepat ini Jagalah kami yang hadir tepat ini Dari berbagai macam yang mungkin kami tidak suka untuk terjadi kepada diri kami Dan kepada saudara kami Dan kepada anak-anak bangsa kami Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Azizu Ya Ghafar Alhamdulillah Segala puji yang sempurna hanya untukmu Dan Ya Rabbana kami mohon kepadamu mudahkanlah berbagai macam urusan kami yang ada di tempat ini. Amin, Rabbana ya hablana min azwajina imama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin. Alhamdulillah Mas Joni, saya ini sangat mengucapkan banyak terima kasih Senang sekali bisa berkumpul hmm. dengan adik-adik di sini. Amin. Ini ya. saya dititipi amanah oleh Antepe Peduli ya. Ya, Insya Allah bermanfaat Amin. untuk ya, okay. tempat pendidikan di sini Dan insya Allah berkah ya Mas Joni mau diterima, walaupun okay. hanya ala kadarnya Oke, okay. terima kasih banyak ya, sama -sama. juga buat uh, Antepe Peduli okay. Mudah-mudahan uh, uh, yang diberikan ini bisa bermanfaat buat kita semua Amin Amin, Amin. Amin. Amin. Nah, mungkin Pak Ustad, ini juga ada kenaan kenangan oh, dari kreat hasil kreativitas anak-anak di sini buat Pak Ustad juga antp peduli. Oh iya. Itu mudah-mudahan dia dihormati. Alhamdulillah. Kami makasih banyak. Aduh, yeah. cantik sekali. Makasih banyak ini yeah. masya Allah senang sekali diberikan kenaan kreativitas. Iya, yeah. makasih alhamdulillah, ya. makasih banyak. Kami mohon pamit. Ada-ada yeah. semuanya, makasih banyak ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pemirsaan TV yang berbahagia, pemirsa Cahaya Ati dimanapun berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kunjungan bagi saya khususnya, dan bagi para pemirsa insyaAllah sangat berkesan sekali, melihat subhanallah dua hal yang sangat indah sekali. Yang pertama, ternyata banyak sekali di sekeliling kita, sahabat-sahabat kita yang sangat peduli dengan makna pendidikan. Subhanallah, lihat ketika ada keresahan di dalam jiwanya muncul, Karena melihat anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan layak pelajarannya, maka dikumpulkannya, lalu dijadikannya perkumpulan ini sebagai tempat pembinaan anak-anak yang begitu indah dan begitu nyaman. Subhanallah, suatu yang sangat indah, anak-anak pun sangat gias dan kokoh untuk mencari, bukan hanya mencari nafkah, tapi subhanallah mencari ilmu. Ada yang jauh berjalan, ada yang naik sepeda, ada yang dengan naik kendaraan Kadang-kadang tadi sempat berbicara Saya kalau datang ke tempat ini dengan jalan kaki Kak Saya dengan naik sepeda Kak Subhanallah kalau saya tidak punya uang bisa jalan kaki Dan ini merupakan satu jawaban yang sangat indah Buat kita seluruhnya betapa indahnya mereka ini untuk memuliakan sebuah ilmu Ternyata daripada pembinanya relawan yang sangat indah Lihat satu petikan hadis yang sangat indah Khairun nas anfa'ahum linnas Sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini yang dapat mengamalkan sesuatu apapun dan bermanfaat untuk siapapun. Lihat, saya mendapatkan kenang-kenangan yang sangat manis sekali. Ini adalah merupakan kenangan manis yang terindah yang insya Allah tidak akan khususnya saya lupakan. Karena ini merupakan satu hal pelajaran bahawa sesungguhnya di muka bumi ini adalah hanya ada anak yang berkreatif, anak yang baik, terutama ternyata di negeri kita ini ternyata bukan dikatakan anak jalanan, bukan dikatakan anak apa namanya anak pemulung tapi subhanallah kita katakan mereka adalah anak bangsa, saudara kita, sahabat kita yang selayaknya untuk selalu kita angkat derajatnya. Insyaallah tayangan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya dan siapapun yang menyaksikannya, mohon doanya. Siapapun yang belajar di tempat ini akan mendapatkan satu keindahan pelajaran yang bermanfaat bagi dirinya di masa yang akan datang dan insyaallah kita pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husnul khimaikum. Laku minial kubawa doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.